Allah, Allah, Allah, Allah. Saya waktu di kampus teman-teman sekalian tidak ada, tidak, ada, tidak ada kesombongan Alhamdulillah Tidak ada fakhr di situ Tapi saya waktu di kampus Itu Merasa terganggu kalau tidak komlaut Harus saya lulus terbaik Prinsip dasar saya itu Maka dengan prinsip dasar itu yang saya jadikan tolok ukur teman-teman di kampus di kelas saya adalah anak-anak yang juara satu tuh. Saya dulu tuh di Madinah ada satu teman saya orang Somalia dari Afrika. Masya Allah badannya kurus orangnya tinggi, gitu kan? Itu selalu nilainya dari 100 itu 99, 98, 100 berputar nomor satu terus namanya. Tingkat satu kuliah saya lihat orang ini kok bisa orang ini nomor satu namanya ya? Selama ini dan saya lihat saya coba pelajari secara kejiwaan, secara pribadi ya. Kenapa kok ada yang juara 1, juara 2, juara 3, ada yang ada yang tengah-tengah, ada yang dapat A, ada ada plus, ada A+, plus, ada A, ada B+, plus, ada B, ada terus gini sampai ada yang tidak lulus. Kok bisa ini? Apa masalahnya? Matanya sama-sama 2, -sama kan? tangannya sama-sama 2, -sama kupingnya sama-sama 2 -sama waktunya sama-sama 24 jam bukan orang-orang yang komlaut dan susah itu umurnya atau waktunya dia 26 jam enggak, enggak kan? 24 jam sama enggak? sama semuanya dia juga capek, dia juga lapar, dia juga tidur dia juga makan, dia juga minum dia juga e, melalui proses yang sama dengan kita, kenapa kok bisa ada bedanya? permasalahannya kata ulama adalah di himma di semangat dan kejilian menangkap mana yang baiknya Di poin ketiga tadi ini saya bilang, kalau kita lihat orang punya kelebihan, ambil kelebihan yang dimiliki oleh orang tersebut, maka kita bisa sama dengan dia atau lebih atau minimal dekat. Kan gitu, atau minimal dekat. Jadi saya lihat, saya coba undang teman saya ini, semoga Allah jaga beliau, tentu sekarang sudah S3 sudah pulang ke negerinya. Saya coba undang ke kamar saya waktu itu di asrama, di kami di Madinah ada asrama, saya undang. Akhy Abdurrahman bertemu sholat, waktu itu di kampus di, di fakultas terus saya bilang sebentar malam bisa main ke kamar saya nggak oh ya boleh boleh insyaallah main sudah main ke kamar duduklah kebetulan di kamar itu waktu di Madinah kami satu kamar tiga orang ada building yang kamarnya besar enam orang nanti di skat-skat dikasih meja belajar lemari sama ranjang nanti di skat-skat nanti masing-masing kadang-kadang satu satu kamar itu di beda-bedain negaranya supaya bisa saling mengenal gitu. Kebetulan waktu itu saya dapat building yang baru dan memang ada tiga, hanya tiga orang karena lebih kecil kamarnya. Dan kebetulan juga satu kamar itu bertiga orang Indonesia semua. Maka saya bilang sama teman-teman saya di kamar, satunya sepupu saya sendiri, yang satu juga orang dari Sulawesi Utara. Kemudian saya bilang, ada tamu saya mau datang nih, ini anak yang lulusan terbaiknya fakultas dakwah waktu itu. Saya mau undang malam ini kita ngobrol-ngobrol, kalau Antum mau ikut silahkan, kalau enggak ya sudah, pokoknya saya mau minta izin untuk ada di kamar, mungkin ada obrolan yang lebih suaranya keras, kita enggak sengaja mohon maaf, ya enggak apa-apa, kita ngobrol dulu sama-sama, datang lagi habis sholat isya, saya hidangkan teh, ngobrol-ngobrol, apa yang saya bisa hidangkan, dulu saya suka sekali makan kismis, karena beberapa teman-teman uh, badui di Madinah, itu mereka seringkali mengkonsumsi kismis, dan menurut mereka, saya tidak tahu penelitian ilmiahnya ya, itu menambah kecerdasan, gitu, maka Anak-anak mereka tuh dalam umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun sudah hafal Quran. Itu mereka sering konsumsikan kismis. Yani. Maka saya sering beli, saya hidangkan di kamar saya, saya juga makan gitu kan. Saya duduklah sama dia ngobrol-ngobrol. Subhanallah dari pertama ketemu 2 jam ke depan, nggak pernah bicara masalah pelajaran. Bicara masalah negaranya, bicara masalah ini dan kebetulan itu kami masih bujang semua. Ngobrolnya masalah nikah. Nanti kalau nikah dapat perempuan yang bagaimana. Gitu. Saya dari awal ketemu sama dia... Ini orang kok ranking satu? Tapi nggak pernah bicara masalah. Saya pikir ini pasti akan bicara buku nih. Kitab ini, nanti kembali ke kitab ini. Serius gitu. Ini nggak pernah dua jam nggak pernah ngomong gitu. Masalah ngomong macam-macam gitu. Ah, nanti kalau pulang anak mau nikah sama perempuan yang begini, nanti kalau begini. Positif saja masih mubah ya. Tidak ada bicara yang haram. Alhamdulillah. Saya, ah, apa sih orang ini gitu? Kok bisa dia dapat 99 nilai 100 nih? gitu kan? Baik, saya telusurin. Besoknya saya lihat di kampus masuk di kelas, kebetulan dia satu kelas sama saya jadi yang saya tangkap adalah orangnya jeli, dia kalau dosen lagi ngomong, ngomong apa saja gitu kan dia duduk di kursi depan kemudian dia serius, diambil polpen sama kertas, buku tulis biasa apa saja syekh sejelasin masalah usul Fiqih misalnya, bab apa ditulis sama dia, bab ini, tulis sama tangannya dia kemudian setiap syekh terangkan dijelasin sama dia, ditulis setiap satu poin yang dijelaskan oleh dosen kami dulu, dia berhenti syekh sebentar Yang Anda maksud saya, saya mau tanya dulu Syekh, yang Anda jelaskan ini khusus itu ya. Jadi per, per sub judul nih kalau kita bahasakan mungkin per paragraf, apa yang dijelaskan sama Sheikh itu ditanya. Sebentar Syekh, yang Anda maksudkan tadi ini menurut pemahaman saya 1 2 ia 4 5. Katanya, iya benar. Begitu. Baik Syekh, kalau ujian nanti kalau saya tulis seperti apa yang saya pahami dapat nilai nggak? Kasihnya bilang iya. Jadi seperti subhanallah di di kelas itu antara dia sama dosen, yang lain ini sudah nggak kayak enggak ada orang gitu. Tapi yang lainnya dapat istifatah, dapat manfaat. Karena dia menjelaskan kembali apa yang saya jelasin gitu kan. Menurut anda begini. Jadi orang-orang juga banyak belajar. Waktu mau ujian ikhwani, buku tulisnya itu dimana-mana, di fotokopi sama orang. Di fotokopi orang baca. Dan berapa banyak pahala yang didapatin tuh. Ayat Al-Quran, hukum-hukum, kaidah-kaidah hukum, -hukum, ka -ka hukum fikih semua di fotokopi. Saya perhatikan mungkin ini kata kuncinya orang ini. Dia selalu luar biasa itu. Sampai kadang-kadang kalau dia belum faham dosen keluar diikutin sama dia Baiklah Saya lihat efeknya adalah Karena dia sudah faham di kelas Malam ujian itu benar-benar buku tulis dia Dia gak ada di tangannya, dia gak baca malam ujian itu Difotokopiin sama anak-anak yang memang Sudah malas belajar nih Cuma tolong menghafal saja gitu Main fotokopi simpan baca gitu kan nah. Udah Saya tanya dia, Abdurrahman ente gak baca nih buku ente? Dia bilang buku mana di mana mana di fotokopi bisa mengikhus semua. Anak nggak tahu di mana. Ente nggak baca sudahlah lah, insya Allah clear Sudah. Saya lihat mungkin karena saya tangkap pemahaman dia adalah seperti itu. Apa yang terjadi Ikhwanie? Saya coba terapkan apa yang saya tangkap positif. Ini yang saya ingin titip beratkan ya. Jadi pengalaman pribadi saya, saya coba terapkan. Coba deh, saya ambil poin ini, saya anggap positif. Dosen masuk, saya ambil buku tulis. Pertama saya ambil pulpen, lalu kemudian dosennya ngomong. Nah, di sebelah sana Abdurrahman, di sini saya nih. Sebentar dia ngomong, Syekh begini-begini. Kalau saya belum paham, saya bilang, sebentar Syekh. Kalau begini, begini-begini. Jadi kesannya ini saya berdua di kelas ini lagi mendominasi gitu. Karena memang saya pakai cara dia gitu kan. Maka betul-betul seperti setelah berjalan ya, dosen keluar. Apa yang dijelaskan tadi, karena saya ulangin lagi. Abdurrahman juga ulangin. Saya jadi paham. Dan akhirnya saya mulai belajar nulis tuh. Sampai pada tingkat ikhwan, 6 bulan setelah itu Tadinya saya kewalahan, dosen ngomong apa untuk dikejar tulis itu susah Orang ngomong, kayak saya sekarang ini ngomong Mengalir begini, antum, tulis Sibuk nulis, ini susah Kadang-kadang kepala kita, kita nggak bisa ngangkat lagi Lihat mukanya Syekh gitu kan Jadi tetap saya tulis Subhanallah, setelah 6 bulan, karena hampir tiap hari Saya gituin semua materi Saya sampai pada tingkat, Alhamdulillah Bisa menulis, ya di satu buku tulis Dengan dua warna polpen Pulpit tulisan materi dengan pulpen tinta warna hitam yang ayatnya pulpen warna merah. Jadi dosen tadi ngomong saya tulis itu bisa tidak ketinggalan. Awalnya nggak masih orat oret saya pulang ke rumah nanti saya perbaikin lagi pindahin di buku tulis gitu kan. Alhamdulillah dengan positif ini yang saya ambil dari dia betul-betul apa yang syekh sampaikan di kelas saya faham sampai ada materi namanya surf dulu surf ini eh, mempelajari kenapa kasra kenapa fathah kenapa dhamma dalam bahasa arab itu. Umumnya mahasiswa malas belajar tuh. Tambah lagi, masya Allah Allah kasih kita dosen waktu itu dosennya, ya kacamatanya tebal, suaranya kecil, hadapnya ke papan tulis. Dia ngomong sama papan tulis berdua. Gak bisa ditangkap. Ini bukan bicara masalah aib beliau karena saya tidak sebutin namanya ya. Tapi metodenya begitu. Ini papan tulis dia nulis, kemudian dia ngomong sendiri. Ini di belakang anak-anak tidur, yang ngobrol gak dipedulikan sama dia. Ini materinya sulit nih, bukan materi yang mudah gitu saya coba duduk di depan saya coba tangkap apa yang dia bilang ini syekh apa si ini kenapa syekh saya ulangi lagi tapi dia orangnya baik kalau kita tanya diulangi lagi diulangi lagi sampai saya paham subhanallah ikhwani pengalaman yang saya dapatkan luar biasa saya nggak bisa lupain sampai sekarang itu pada saat malam ujian bukan hanya bukunya bukan cuma buku tulis Abdurrahman yang di fotokopi gitu kan yang terdominasi dibagi di teman-teman seluruh pada saat itu di angkatan saya malah buku tulis saya itu Karena dianggap buku tulis saya lebih rapi tulisannya karena bisa dua tinta yang ayat alquran nya warna merah gitu kan dan pernah terjadi ada seorang dosen namanya materinya Gazul Fikri Gazul Fikri ini perang budaya maaf sebentar mau aditnya, ya. perang budaya jadi kita bagaimana mempelajari orang-orang non muslim orang Orientalis bagaimana mencari kesalahan Islam di seluruh dunia nih program-program kresnisanasi apa saja dosen-dosen kami dulu pernah bawain injil nih injil baca nih halaman begini ini alasan mereka jadi pelajaran yang padat Gazul Fikri ini ada satu dosen juga yang ngajar kami, beliau ini orangnya kuat di tulisan, tapi kalau menjelaskan itu kurang tepat. gitu kan Ada orang begitu Masya Allah, kalau tulisan bukunya luar biasa. Ini kalau terangin enggak? Dan sering kalau masuk pakai bahasa Ammiya, Ammiya itu kayak bahasa pasaran, tidak semua orang ngerti gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman ikhwan tanya di kelas, Syekh, anak belum faham ya Syekh? ente pelajari sendiri di buku. Gitu. Jadi jawabannya selalu gitu, pelajari sendiri. Kenapa siapa suruh yang enggak faham? Saya kan sudah pakai bahasa Arab gitu. Jadi dia gitu kadang-kadang gitu kan jadi kembalikan ke kita. Subhanallah saya coba tangkap setiap pribadi dosen saya tangkap nih dia ngomong apa nih? Oh ini saya tulis, saya coba ya kan. Diberikanlah ujian pada saat itu nilainya 100. 70 itu di ujian akhir, 30 itu di ujian semester kelas Nilai 30 kalau kita dapat 100 jadi cum laude dan di Saudi dulu kalau kita lulusnya mumtaz namanya, itu dikasih 1000 real, bonus selain beasiswa yang 840 real itu kita dapat lagi 1000 real dari itu cuma yang dapat 5-6 orang gitu kan maka saya waktu itu diberikan ujianlah satu kelas kita dua kelas waktu itu sekitar 100 orang jumlah mahasiswa diberikan beberapa 5 pertanyaan nilainya 30 mulailah ujian saya isi materinya teman-teman juga pada ngisi semua pas minggu depan Syekh datang marah-marah di kelas dua kelas ini dimarahin semua sama dia kenapa ini saya kasih baru 5 pertanyaan sudah nggak bisa benar bagaimana kalau ujian yang besar nanti kalian bisa tidak lulus semua semuanya tidak jawab yang benar kecuali ini nih bahasa lama nih ditunjuk saya gitu kan orang semua kaget saya juga kaget kok saya sendiri dia bilang ini orang satu-satunya dari dua kelas ini yang jawab sempurna saya kasih 30 setelah kurang dari kelas Abdurrahman datang ke saya ya Khalid sekarang anak yang belajar dari ente nih. ini sih <laughs> Ini bagaimana caranya nilai 30 kamu dapat nih? Apa yang kamu jawab? Nih tulisan saya, akhi. Gitu kan? Subhanallah. Apa yang kita ambil pelajaran? Saya bukan bernostalgia tentang sekolah saya, tapi saya berikan pengalaman. Poin ketiga untuk membersihkan hati kita adalah ambil hal positif dari orang yang kita anggap berprestasi. Jangan nilai buruknya, lalu tarik dalam kehidupan kita. Itu baru bagus itu. Dia berhasil berusaha, usaha apa yang membuat, apa yang memotivasi dia bisa berusaha? Ambil positifnya, oh dia merancang usaha ini, dia mulai cari investor, dia begini, tanya, nggak apa-apa konsultasi, apa pengalaman Antum, bagaimana Antum bisa maju? Maka itu sangat positif.